Assalamualaikum Saudarlun, Berita Pagi di Siaran ini Jumat 31 Maret 2017 dibacakan Ardian Syah dan Nico Firza. Terdakwa kasus investasi bodong Nova Mastura 6 tahun penjara. Mantan Kapolnapol Demokan welcoming Aceh. Buat nelayan Aceh Jaya hancur diterjang ombak besar. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang padirangkum tim Newsroom SRAM BFM.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 Cirelon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis terdakwa kasus investasi bodong Nova Mastura selama 6 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, subsidi dari 1 tahun kurungan. Ia dinyatakan terbukti menyebar berita bohong terkait investasi forex dolar melalui pesan siaran yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan merusak iklim investasi di Indonesia. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Putusan tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam sidang pamungkas Kamis kemarin. Majelis Hakim menyatakan Nova Mastura terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik secara berulang kali. Nova juga tidak menangis seusai putusan dibacakan. Hukuman yang diterima Nova Mastura lebih berat dari tuntutan JPU Kajari Banda Aceh yang menuntut 4 tahun penjara. Terkait putusan ini Nova Mastura yang didampingi kuasa hukumnya dari Yara menyatakan pikir-pikir selama 7 hari apakah melakukan banding ke pengadilan tinggi Banda Aceh atau tidak. Selesai persidangan, Nova mengakui kesalahannya di mana bisnis yang dilakoninya tanpa berbadan hukum. Kendati demikian, ia mengaku kecewa dengan lembaga penegak hukum karena orang-orang yang menyetor dana kepadanya tidak dipersalahkan, padahal mereka semua telah mengetahui bahwa bisnis itu tidak ada badan hukum. Shirolon, mantan tahanan politik dan narapidana politik, melancarkan aksi demo di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, Banda Aceh, kamis kemarin. Masa TAPOL-NAPOL Aceh ini menuntut Gubernur Aceh, Dr. Zaini Abdullah bertemu mereka dan segera merealisasikan apa yang telah menjadi hak-hak TAPOL-NAPOL Aceh yang telah dituangkan dalam butir-butir MOU Helsinki. Dari Banda Aceh, Misranma Asri melaporkan, Di bawah pengawalan personil Polresta Banda Aceh, TAPOL-NAPOL Aceh ini menyuarakan aspirasi. Ketua LSM Presidium Pusat Sabuhati Mas Lina mengharapkan Apa yang menjadi tuntutan para tapol napol Aceh ini segera direalisasikan oleh pemerintah Aceh. Sesuai yang tercantum dalam butir MOU, salah satu poinnya berbunyi, TAPOL dan napol Aceh perlu mendapat pembinaan dan lapangan pekerjaan. Ini merupakan hak mereka yang seharusnya segera dipenuhi. Koordinator lapangan Muhammad menyebutkan Gubernur Aceh, Dr. Zaini Abdullah, pernah berjanji untuk merealisasikan hak-hak mantan TAPOL dan napol Aceh seperti alokasi dan lapangan pekerjaan. Namun janji tersebut hingga hari ini tidak direalisasikan. Kan Wilkemen Kumham Aceh diminta menyampaikan permasalahan itu kepada pemerintah Aceh agar hak-hak mantan TAPOL dan NAPOL Aceh ini segera direalisasikan. Shirelon sebuah nelayan milik Atailah Hancur diterjang ombak besar saat pulang melaut pada Kamis Dini hari kemarin. Peristiwa ini terjadi saat bot memasuki muara kawasan desa ujung muluh Kecepatan Indra Jaya Aceh Jaya. Namun tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Dari Aceh Jaya, Saadul Bahri melaporkan. Anggota pemuda Lamno Jaya Aceh Jaya IPND mengatakan bot ukuran 5 GT yang diterjang ombak ini ditumpangi 3 nelayan masing-masing Iqbal 18 tahun, Tajul 20 tahun dan Marzuki 31 tahun. Semuanya berdomisili di ujung muluh. Tiga nelayan ini pulang melaut pada Kamis dini hari. Namun tak disangka saat bot mulai memasuki kuala ujung mulo, ombak besar menghantam mereka. Dalam suasana panik, para nelayan berhasil menyelamatkan diri ke daratan. Sementara bot yang mereka tumpangi hancur. Bot tersebut dalam kondisi patah karena terbentur tanggul yang dibangun dari batu gajah. Kondisi muara ujung mulo yang masih dangkal menyebabkan bot nelayan tidak bisa melaju kencang dan harus perlahan untuk menghindari karang. Dalam musibah ini diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah... ...karena selain bot yang rusak parah, peralatan tangkap ikan juga hilang ditelan ombak. Shirolon, pria priamuda perinisial hadir, 27 tahun, warga Gampung Pekan Baru Kecematan Pidi... ...diamuk warga pada Kamis Dini hari kemarin. Hadi tertangkap tangan mencuri sebuah sepeda gunung milik Sadikul Imam, 17 tahun... Warga Gampung Menasah Pekan, Kecamatan Pidi, sementara rekan HD yang berhasil kabur masih diburu polisi. Dari Pidi, M. Nazar melaporkan. Kapol Respedia KBPM Ali Hadapi mengatakan penangkapan anak muda ini berawal dari aksi hadi mencuri sepeda Sadikul yang diletakkan di teras rumah di Gampung Menasah Pekan. Saat pelaku melakukan aksi pencurian seorang diri itu ternyata diketahui pemilik sepeda bernama Sadikul. Pemilik sepeda berlari mengejar pelaku yang membawa sepedanya ke arah jalan nasional. Sampai di Simpang Pidi, Sadikul berhasil menghentikan pelarian terduga pelaku, sehingga terjadi tarik-menarik sepeda antara pelaku dan Sadikul. Saat itulah Sadikul meminta tolong pada warga bahwa sepedanya dicuri. Warga yang kebetulan melintas mendatangi lokasi, sehingga HD sempat diamuk warga. Akhirnya enam polisi dari Polsek Kota Sigli datang ke lokasi kejadian dan mengamankan pelaku serta barang bukti satu sepeda gunung. Hade melakukan aksinya bersama seorang rekannya warga Kecamatan Pidi yang kini diburu polisi. Anda sedang mendengarkan berita utama serambi Fm Sheralon kabar beralih fungsinya gedung Asrama Mahasiswa asal Kota Sebuluh Salam di Medan, Sumatera Utara menjadi tempat pecandu narkoba. Akhirnya dibuktikan sendiri kalangan DPRK Sebuluh Salam. Saat anggota DPRK ke lokasi, menemukan sejumlah bekas alat untuk menyabu yang bertabur di dalam asrama. Dari Subul Salam, Halidin melaporkan. Fajri Munte dan rasumin anggota DPRK Subul Salam mengatakan temuan bekas alat-alat menyabu atau bong ini menjadi dasar memperkuat parahnya kondisi asrama yang dibangun Pemku Subul Salam 2010 silam. Bong bekas ini ditemukan di hampir setiap kamar berukuran 5x6 meter. Bahkan saat rombongan DPRK Sebul Salam akan ke lokasi asrama, sempat ada orang yang diduga pemakai narkoba mencoba masuk ke dalam bangunan. Namun Mariono, Ketua Pemuda Pancasila wilayah Amplas yang ditugaskan Pemko Sebul Salam menjaga asrama sejak sepekan lalu langsung mengejar dan mengusir mereka. Fajri mengaku sudah menginstruksikan pengosongan bangunan asrama. Siapapun tidak dibenarkan masuk ke dalam bangunan sebelum dibenahi. Nantinya asrama itu akan dialihkan kepada mahasiswi. Proses pembangunan kembali asrama akan dilaksanakan tahun ini melalui dana APBK. Hal ini telah disepakati Pemku salam dan TPRK Sirelun mengantisipasi membludak pasien jiwa yang dibawa ke rumah sakit jiwa Aceh. Kini 9 dari 11 rumah sakit di Kabupaten Kota di Aceh telah membuka ruang pelayanan jiwa. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Kepala Humas RSJ Aceh, Azizur Rahman, mengatakan RSJ Banda Aceh merupakan rumah sakit rujukan atau rumah sakit terakhir dari segi penanganan bagi pasien gangguan jiwa. Pasien yang dibawa ke RSJ adalah mereka yang memang tidak mampu ditangani di rumah sakit Kabupaten Kota. Ia mengatakan 9 dari 11 rumah sakit Kabupaten Kota yang telah membuka pelayanan jiwa itu yakni di rumah sakit Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Simelu, Aceh Besar, Pidi, Biren, Aceh Utara, dan Rumah Sakit Aceh Tengah. Lalu untuk tiga rumah sakit lain yang baru sebatas memberi pelayanan rawat jalan bagi pasien jiwa, yakni RSUD Kota Langsa, Aceh Timur, dan RSUD Aceh Tamiang. Aziz menambahkan 9 rumah sakit yang telah membuka pelayanan jiwa telah menangani pasien dengan optimal. Ini perlu diketahui masyarakat karena selama ini masih ada anggapan pasien yang mengalami gangguan jiwa itu harus dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Aceh. Deralun penyelesaian pengerjaan jembatan yang menghubungkan Desa Alurtani Kecamatan Tunggulun dan Desa Pulau Tiga Kecamatan Tamiang Hulu senilai 9,6 miliar rupiah melampaui waktu yang ditargetkan sesuai kontrak. Sehingga rekanan akan dikenai denda 2,9 juta rupiah per hari dikali 50 hari keterlambatan dengan total denda sebesar 149 juta rupiah. Dari Aceh Tamiang, M. Nasir melaporkan. Ketua Komisi DDPRK Aceh Tamiang Saiful Bahri mengatakan pengerjaan jembatan rangka baja alur tani ini dimulai Juni 2016. Namun hingga tutup anggaran 2016 baru selesai 70 persen. Sehingga Dinas Pekerjaan Umum memperpanjang kontrak hingga 20 Februari 2017. Namun juga tidak tuntas pengerjaannya dan baru selesai pada 30 Maret 2017. Anggaran pengerjaan jembatan sepanjang 100 meter ini untuk tahap pertama tahun 2015 senilai 2 miliar rupiah digunakan untuk pembangunan pondasi jembatan, kemudian dilanjutkan tahun 2016 untuk pembangunan rangka baja jembatan 50 meter dan pondasi tengah jembatan 9,6 miliar rupiah. sedangkan pembangunan tahap ketiga sebesar 8 miliar rupiah. Walaupun terlambat, Saiful Bahri memberikan apresiasi kepada rekanan PT Mandiri Karya Utama Rizki yang telah menyelesaikan proyek tersebut dengan baik. Sehingga jembatan tersebut dapat digunakan untuk peningkatan ekonomi warga 2 kecamatan dan mempersingkat jarak tempuh warga.